masuk ke dalam sorga fada khalal jannah nah demikian ikhwanifiddina azan yallah wa iyakum jami'an taib ya jadi kita harus mempertahankan tauhid kita sampai mati ikhwanifiddina azan yallah oleh karena itu kita nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita agar kita terhindar atau kita diambuni dari dosa-dosa syirik yang mungkin kita kerjakan dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan syirik tersebut Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, Walladinafsi biyadi, lashirku akhfa min dabibin namal. Sungguh syirik itu sangat samar, sangat tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Apakah kamu pernah mendengar? Apakah antum pernah mendengar derap kaki semut ketika berjalan? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah merekamnya, derap langkah semut. Ada terdengar? Enggak terdengar, Ikhwanulifin. Demikianlah syirik. Nyaris tak terdengar, nyaris tak terpantau. Tahu-tahu saja, tiba-tiba saja sudah masuk ke dalam hati. Itu syirik, Ikhwanulifin. Azanillah wa iyakum jami'an. Lebih samar daripada rayapan seekor semut, lebih senyap daripada derap langkah seekor semut. Ala adnuka ala shay'in idza qultahu idza qultahu dzahaba 'anka qaliluhu wa katsiruhu Mau ka aku tunjukkan kepadamu satu doa yang apabila kamu baca maka akan hilanglah darimu sedikit dan banyaknya dari syirik tersebut Nabi mengatakan qul katakanlah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma, ma wa ana a'lam wa astaghfiruka wa astaghfiruka lima la a'lam Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang lain sementara aku mengetahuinya Dan aku berlindung dan aku minta ampun kepadamu daripada apa-apa yang tidak aku ketahui Itu doanya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku mengetahuinya Dan aku minta ampun kepadamu dengan suat, atas sesuatu yang tidak aku ketahui Dari perbuatan syirik tersebut Nah ini doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh, Rasul, eh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita terhindar dan diselamatkan dari syirik besar maupun kecil. Nadzimikin ikhwan fil din azanillahi wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi yang pertama hablun minan, minallah tauhid itu harus dijaga. Hak Allah harus ditunaikan. <tuh> nah, kemudian bagi yang ingin masuk sorga dia harus menjaga muamalahnya dengan manusia terutama orang yang menjadi sebab dia hadir di dunia dan dengan hadirnya dia di dunia dia berkesempatan menjadi penghuni sorga pernahkah antum pikirkan seperti itu siapakah dia siapa orang orang tua Jangan sepelekan hak mereka, jangan sakiti hati mereka, jangan buang kesempatan masuk sorga dengan berbakti kepada mereka, dengan benar-benar berbakti kepada mereka. Demikian nih koni berbakti kepada dua orang tua, ini merupakan sebab seorang masuk ke dalam sorga. Banyak sekali ayat di mana Allah subhanahuwataala menyandingkan antara perintah untuk menyembahnya dengan apa? Berbakti kepada dua orang tua Maka jangan kita mengabaikan hak orang tua Selama orang tua tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Maka turuti itu Turuti Ikuti Lakukan Bahagiakan hati orang tua kita Dengan taat kepada mereka Selama mereka tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat Karena tidak ada ketaatan Apabila mendurhakai dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat bahawasanya kita hadir di dunia Kita ada di dunia melalui siapa? Adakah yang diciptakan seperti proses penciptaan Adam? Atau diciptakan seperti proses penciptaan Nabi Isa? Hah? Tak ada Itu khususia Semua kita lahir dengan proses yang sama Yaitu ada bapa dan ada ibu Ada bapa yang Menjadi sebab Atau ada bapa yang membuahi ibu kita Hingga uh, hamillah dia Lalu lahirlah kita Itulah proses kita hadir di dunia Kita hadir di dunia Jadi manusia Melalui mereka Itu sebab akibatnya kita tidak bisa memungkirinya oleh karena itu memungkiri hal ini merupakan kekufuran salah satu bentuk kekufuran adalah seorang mengingkari nasab kepada ayahnya bagaimana dia mengingkarinya, sementara dia hadir di dunia melalui mereka melalui mereka kita tidak boleh mengingkarinya artinya antum punya kesempatan menjadi penghuni surga yang sangat nikmat itu melalui mereka Tanpa mereka gak ada kesempatan Mungkin kita gak jadi apa-apa Ya Mungkin kita gak jadi Maka dari itu peliharalah hak mereka Nabi SAW bersabda Rogi ma'anf Summa rogi ma'anf Summa rogi Celakalah Malanglah, siallah Ada yang bertanya Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah Siapa yang celaka, malang dan sial. Nabi mengatakan, "Man adraka abawayh indal khibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah." Yaitu orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, salah satunya atau salah, uh, salah satunya atau kedua-duanya, namun dia tidak masuk surga yaitu dia mengabaikannya, dia tidak berbakti, dia tidak merawat, dia tidak melayani kedua orang tuanya atau salah seorang darinya ketika keduanya sudah tua renta. Uwais Al-Qarni mendapatkan keutamaan karena apa? Apa sebabnya? Karena baktinya kepada dua kepada ibunya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyakum jami'an, ya. Dan jasa orang tua ini enggak akan terbalaskan ikhwan fillah. Maka dari itu Nabi mengatakan layyajizi waladon walidan illa ayajidahuma melukan fayastarihi fayoti tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak lalu ia membelinya dan memerdekakannya itu tidak terjadi pada orang tua kita maka jangan kita mengabaikan hak orang tua ada sebagian anak dia mengabaikan hak orang tuanya. Atau memandang remeh kedua orang tuanya. Memandang orangnya bukan apa-apa. Padahal siapa yang membesarkannya? Siapa yang membiayainya sejak kecil? Siapa yang menyayanginya? Siapa yang mengasuhnya? Nah, ketika dia sudah dewasa, dia lupa kebaikan-kebaikan orang tuanya. Nah ini adalah anak yang durhaka. Jadi jangan melawan kepada dua orang tua. Jangan melawan perintahnya selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian anak yang ya kita katakan kurang ajar kepada orang tuanya. Mungkin ini anak laki-laki ya. Dia mau nikah. Lalu tanpa izin, tanpa beritahu, nikah saja begitu tanpa orang tua orang tuanya tahu. Kadang-kadang dia mengorbankan kuliahnya, sementara orang tuanya telah menaruh harapan banyak harapan kepada dirinya. Lalu dia tinggalkan itu, dia sia-siakan itu. Bagaimana perasaan orang tuanya? Bagaimana sikap orang tuanya? Nah demikiannya konfidena azanillah wa imjam. Jadi ya bagi kita yang memiliki orang tua dan masing-masing kita pasti punya orang tua, ya. Mungkin masih hidup Kedua-duanya Atau salah satu dari keduanya sudah wafat Atau dua-duanya sudah wafat Bukan berarti putus berbakti kepada orang tua Bagaimana cara berbakti kepada orang tua Setelah mereka wafat Bagaimana Yaitu dengan tetap menyambung Salatu rahim dengan keluarga-keluarga mereka Dengan teman-teman mereka Dengan orang-orang yang mereka kasihi Nah kita tetap menjalin hubungan berbuat baik kepada mereka. Ibnu Umar pernah menyerahkan sorbannya kepada seseorang karena orang itu adalah anak dari teman ayahnya. Anak dari teman ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Anak dari teman ayahnya. Ya. Orang itu bertanya, "Kenapa engkau berikan ini ya, Ibnu Umar? Karena engkau adalah anak teman ayahku." itu salah satu bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya sesudah keduanya wafat. Jadi bakti kepada orang tua itu janganlah kita anggap waktu keduanya masih hidup saja. Keduanya sudah wafat kita tetap berbakti dengan bentuk-bentuk kebaktian yang kita sebutkan tadi. Ikhwanifit dina azan yallahu a'lam jamian. Nah kemudian salah